2030 Waktu Indonesia Barat saatnya berita malam Assalamualaikum Saudaron Berita Malam Medisi Hari Ini Kamis 30 Agustus 2018 Dibacakan Ardian Kebakaran hutan di seputaran Danau Lutawar masih berlanjut Tahun ini Baitul Mal Aceh Selatan rehab 35 unit rumah fakir miskin Wakil Langsa mutasi terhadap 22 pejabat eselon itu juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom SRAMBI FM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Lawser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Muksima Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom SRAMBI FM. Jarlun kebakaran hutan di seputaran Danau Lutawar, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah masih berlanjut. Api yang membakar hutan damar di kawasan Burbirah, Panjang, Kampung Pedemun, Kecamatan Lutawar dua hari terakhir tidak kunjung padam. Dari pantauan di lapangan, sejak dua hari ini kebakaran hutan terjadi di sejumlah titik, diantaranya di kawasan hutan Besiku, Kampung Asir-Asir, Burbirah, Panjang, Kampung Pedemun, Kecamatan Lutawar. Dua titik kebakaran berada di kawasan Kampung Mendali Kecamatan Kebayakan. Sementara satu titik di Kampung Lelumu, Kecamatan Pegasing. Plaksana BPBD Aceh Tengah Tambrin Elasari mengatakan, Kepala Plaksana BPBD Aceh Tengah Tambrin Elasari mengatakan, akses menuju lokasi sulit dicangkau, sehingga proses pemadaman tidak bisa dilakukan. Alhasil kobaran api merembet dan meluas hingga melahap habis, sepuluhan hektare semak belukar yang ada di daerah tersebut. Lebih parah lagi, kebakaran baru mulai bermunculan di sejumlah hutan damar di seputaran Danau Lutawar. Darulun Baitulmal Kabupaten Aceh Selatan kembali merehab 35 unit rumah fakir miskin dalam Kabupaten Aceh Selatan tahun 2018. Kepala Sekretariat Baitulmal Aceh Selatan, Dedi Sastra, mengatakan kepada penerima bantuan agar tidak memberikan uang kepada oknum yang tidak bertanggung jawab karena uang bantuan baitul mal tersebut semuanya harus digunakan untuk rehab rumah fakir miskin agar layak huni. Dedi juga menyampaikan jika rehab rumah fakir miskin tersebut juga akan dilakukan pengawasan berkala. Bagian tidak merehab rumah mereka dengan uang tersebut akan diberikan sanksi sebagaimana yang telah ditandatangani oleh penerima Ia juga menambahkan selain bantuan rehab rumah fakir miskin sebanyak 35 unit dari Baitul Mal Aceh Selatan, dalam tahun ini Baitul Mal Aceh juga akan membangun rumah untuk fakir miskin 39 unit di Aceh Selatan. Rumah yang akan dibangun tersebut telah diverifikasi oleh tim Baitul Mal Aceh. Sejauh belum wakil walikota Langsa hari ini melakukan mutasi terhadap 22 pejabat Eslon 2, 3 dan 4 di lingkungan Pemko setempat. Prosesi pengambilan sumpah berlangsung di Aula Seddaku Langsa. Dari deretan 22 pejabat yang dimutasi itu, satu di antaranya adalah Kepala Dinas Pendidikan Langsa, Saifuddin Razali, yang dicopot dari jabatannya dan kini menjadi staf ahli bidang pembangunan ekonomi dan keuangan. Wakil Walikota Langsa, Marzuki Hamid, mengatakan mutasi hal yang biasa dalam pemerintahan karena merupakan tuntutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Ia berharap pelantikan baru tersebut bisa memberikan motivasi dan berkiprah serta mengabdikan diri kepada negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab seorang pejabat. Marzuki juga menambahkan untuk menjalankan suatu organisasi dibutuhkan keseriusan, tanggung jawab moral dan komitmen bersama serta bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Kota Langsa. Jarlun anggota DPRK KPD Fadli Ahamid mempertanyakan proyek pengaspalan ruas jalan Terung Campli Kecamatan Gelumpang Baru yang menghubungkan Pasilo Kecamatan Kembang Tanjung dengan anggaran 2,5 miliar dari APBK 2018 yang hingga kini belum dikerjakan. Anggota DPRK PD Fadli Ahamid mengatakan proyek pengaspalan ruas jalan Terung Campli kecamatan Gelumpang Baru telah ditender dan sudah ada kontraktornya. Namun hingga kini belum terlihat tanda-tanda untuk dikerjakan. Padahal saat ini telah memasuki bulan Agustus 2018 sehingga jika tidak segera dikerjakan dikhawatirkan proyek tidak selesai tepat waktu. Menurutnya keterlambatan pengaspalan ruas jalan Terung Campli yang dialokasikan dana bersumber dari APBKP di senilai 2,5 miliar rupiah sangat mengecewakan masyarakat. Sebab masyarakat harus menghirup debu dan melintasi badan jalan yang rusak tersebut. Ruas jalan ini panjangnya 1,5 km karena itu ia mendesak Pemkap mempercepat pengaspalan ruas jalan Terung Campli sementara kepala BPBDP di Apriadi mengatakan belum dikerjakannya ruas Jalan terung Campli karena rekanan menunggu selesainya pekerjaan jembatan dan talut bersumber dari BNPB pusat proyek talut dan jembatan satu paket dengan proyek Jalan terung campli ia berharap pada September ini rekanan mulai mengerjakan proyek jalan tersebut Anda sedang mendengarkan berita utama serrang dip Derrun sepanjang 50 meter lebih tanggul saluran irigasi di kawasan Desa Cudet Gerundung, Kecamatan Jempabirun jebol sejak 2 tahun lalu dan hingga kini belum mendapatkan perbaikan. Ketua Kelompok Tani Usaha Maju Bersama Desa Cudet Gerundung, Marzuki Ibrahim mengatakan kerusakan atau jebolnya tanggul di Desa Gerundung terjadi setelah hujan deras 2 tahun lalu. Kerusakan itu telah dilaporkan kepada pihak kecamatan serta unsur lainnya agar segera diperbaiki. Namun hingga saat ini belum juga tertangani. Saluran yang jebol sekitar 50 meter. Untuk penanganan sementara masyarakat memasang kayu menjadikan tempat jebol tersebut seperti jembatan darurat. Namun jika hujan deras air meluap ke perkarangan rumah warga dan areal persawahan yang luasnya mencapai 50 hektar lebih. Karena itu masyarakat berharap tanggul yang jebol tersebut dapat diperbaiki sehingga rumah warga yang tergenang saat air mengalir serta sawah tidak terendam seperti saat ini. Garlun jajaran Polres Aceh Timur kembali mengamankan tiga pelaku judi online jenis poker dari salah satu warung internet dalam kecamatan Idirayu Aceh Timur Rabu dini hari sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Kapolres Hacetimura KBP Wahyu Kuncoro mengatakan penangkapan ketiga pelaku judi online ini berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat. Setelah digrebek tertangkap tangan tiga orang sedang bermain judi poker. Bahkan satu diantaranya anak di bawah umur yang digaji pemilik warnet sebagai operator. Pemain judi yang diamankan berinisial SJT 31 tahun dan HR 20 tahun, sedangkan anak di bawah umur sebagai operator berinisial WD. Dari warna tersebut juga diamankan barang bukti 6 unit komputer dan 2 buah kartu ATM. Ketiga pelaku kini telah diamankan di Mapol Res Aceh Timur untuk proses hukum lebih lanjut. AKBP Wahyu menyebutkan pemain judi yang diamankan ini akan diproses hukum sesuai dengan Pasal 18 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinaya dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 bulan atau denda sebanyak 120 gram atau ukubat cambuk 12 kali.